Mitra bisnis berkenaan dengan dinaikannya dua kali lipat porsi pelajaran agama di kurikulum sekolah 2013, dosen UGM Ahmad Munjid berpendapat bahwa hal ini adalah salah dan tidak pada tempatnya. Sejak kemerdekaan hingga tahun 1965, pelajaran agama adalah bersifat pilihan di sekolah umum dan tidak wajib. Bahkan sebelum itu, sekolah pemerintah tidak dibenarkan memberi pelajaran agama demi menjaga netralitas negara. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Dharma Ningtias. Pak Dharma, apa komentar anda mengenai hal ini? Ya, saya, saya, saya termasuk orang yang nggak setuju dengan perambahan ini. Ya kan, pendidikan moral itu kan tidak harus dengan agama, sastra, ras, itu kan juga tidak menjadi pendidikan moral. Kekeliruan besar kalau melihat pendidikan moral itu hanya disampaikan. ...dengan pelajaran agama. Karena di negara-negara maju... ...yang tidak korup, yang tidak itu... ...bisitu tidak ada pelajaran agama. Sebaliknya di Indonesia... ...yang ada pelajaran agama... ...itu malah korup. Gitu. Jadi saya kira agama itu... ...tidak punya relempansi dengan tidak korupsi. Kalau untuk membentuk moral dan akhlak sendiri... ...sebenarnya apa yang perlu difokuskan... ...kalau dari sisi pelajaran? Seni kan juga bisa menjadi... ...seni bisa menjadi... Pendidikan Moral Sastra Bisa menjadi dasar Pendidikan Moral Itu Jadi Saya Kira Tidak Hanya Lewat Pendidikan Negeri Masa Lalu Kalau Dilihat Banyak juga Sekolah dengan Latar Belakang Agama Yang Ada Saat Ini Bagaimana Menurut Bapak? Kalau Sekolah Swasta Kan Waqar Itu Hak Individu Hak Warga Untuk Memilih Sekolah Sesuai Dengan Yang Disukaki Tetapi Kalau Sekolah Sekolah Negeri Itu Kan Memang ia harusnya menjadi sekolah yang netral itu samaan kebersamaan sampai 65 itu memang tidak ada pelajaran agama itu yang hanya itu pelajaran kebudayaan. Harus 65 ada 65. Itu keluar ketetapan NPRS yang mengharuskan mewajibkan pendidikan agama di sekolah. Menurut Bapak, siapa yang harusnya berperan aktif dan bertanggung jawab untuk pendidikan agama bagi anak? Lembaga agama dong, karena ada lembaga agama dan itu, yaitu langgung jawab mereka. Kalau semua dikembangkan di sekolah, sekolah emang nggak jelas memelaksana pendidikan agama atau pengetahuan. Jadi, Ya, Mereka selalu mengatakan ya dua-duanya ya, kalau dua-duanya ya tanggung semua, agamanya ya tanggung, ilmu ya, pengetahuannya juga tanggung. Ya, Memang apa dampak dari penambahan jam pelajaran agama ini Pak? Orang makin berpikir normatif-normatif. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias, saya Wendy Lim.